seperti kita apa eh. di sini dikatakan wa rinahi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun ghadal artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran artinya dia memburu gitu, memanahnya, menembaknya kecuali memang makhluk-makhluk yang dibolehkan untuk diburu contoh pemerintah juga kan melarang ya memburu gajah kan ya binatang-binatang yang terlindungi oleh negara ya, yang dilindungi negara itu juga kan dilarang maka dalam hukum islam bukan hanya dilarang, Allah akan Melaknatnya Kemudian hadis berikutnya adalah Siapa gerangan yang telah Menyakiti perasaan burung ini Karena anaknya Kembalikanlah kepadanya anak-anaknya Beliau mengatakan hal tersebut Setelah beliau melihat seekor burung Berputar-putar mencari anak-anaknya Yang diambil dari sarangnya Oleh seorang sahabat Artinya Ketika ada burung yang dia kehilangan induknya Mencari-cari Itu berarti adalah orang yang Tidak menyayangi Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini saya bacakan hadisnya Walinahi Sallallahu Alaihi Wasallam Ansabril al baha'im Ay habsiha Lilqatli wa liqawlihi Man Faj'a faj'ahadihi Ruddu' Ruddu'alayha Waladaha ilayha Katahulama raa alhamaraatat taairat taairan tahumu tatalub afrakhaa latti ahdha as-sahaba min ashshihaa. Jadi pada saat Rasulullah melihat burung mencari-cari induknya, karena diambil oleh seorang sahabat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kembalikan itu, karena seorang bayi. Ketika tidak ada induknya dia akan bingung mencari makan. Maka hal-hal yang seperti ini kelihatannya sepele. Orang yang suka binatang kan dia nyari dari satu tempat ke tempat. Kemudian anak-anaknya yang masih kecil diambil sa apa tuh namanya? sarangnya, sarang-sarangnya bahkan telurnya. Itu tidak boleh. Kenapa karena dia menyakiti ibunya Atau sebaliknya Ibunya ditembak Iya kan Karena orang kan pemburuan Dor. Banyak itu orang sekarang punya banyak Senapan-senapan nyari Dia kan tidak tahu bahwa ibunya itu lagi Nyari makan untuk anaknya atau tidak Itu yang dilarang Maka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT Pas sekali lagi bahwa bedil ke kebun-kebun Mancing ke sungai-sungai itu sebenarnya perbuatan-perbuatan orang yang lebih banyak membuang waktu. Kalau kalau kata keuruanya sih orang mancing itu kan tidak pernah maju, kalau akan maju itu kejebur kan itu. Seperti itu. Nah, ini salah satu salah satu bukti bahwa bagaimana Islam memperhatikan makhluk yang bernyawa. Kemudian berikutnya Adalah menyenangkannya Di saat menyembelih atau membunuhnya Ya Dulu kita pernah mempelajari ya Bagaimana cara Zabah di Dalam kitab kita Fikir itu diterangkan Harus ditutupi matanya Harus dengan apa Sanu Pisau atau Yang tajam tidak boleh melepas pada saat dia Sakarotulmos Sebelum sampai habis Tentunya harus membaca doa Itu semuanya adalah Etika seorang muslim Terhadap binatang Pada saat pembunuhan Maka kalau ada orang yang membunuh Dengan sadis itu jelas Orang yang tidak punya etika Bahkan dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalau kalau baca saja sih, tidak apa-apa. Kira kalau kira-kira nulis sih terlalu lama ya, nanti dikopis. Tetapi kalau yang mau nulis juga tidak apa-apa. Kata Imam Abu Bakar Jabir al jazairi Irohatuha inda dhabhihha Atau katliha Liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam Inna allaha Katab al-ihsana Ala kulli shayin Faidha Kataltum faahsinu Al-quatlat Waidha dhabachtum Faahsinu al-dhabha Wa al liurih ahadakum wali urih ahadukum dzabihatahu wali hadd ashar afashfaratahu Jadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan. Ihsan itu buat bukan hanya pada manusia saja tetapi pada binatang. Atas segala sesuatu maka apabila kalian membunuh hendaklah berlaku ihsan. Kenapa di sini ada kata membunuh? Dalam Islam ada pembunuhan yang disyariatkan tuh ada. Adalah kisos Tetapi cara membunuhnya Juga harus dengan yang Baik Itu gimana Ustadz kalau dirajam itu Kan Tetapi tetap saja melemparnya Tidak boleh dengan melempar yang Kan pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Kalau gak salah Khalid Ibn Lalit Melemparnya dengan keras Kemudian Darahnya muncrat ke wajahnya Kata Rasulullah Perlahan-lahan Karena orang ini adalah kalau tobatnya dikumpulkan dengan penduduk Madinah Lebih baik dari itu Artinya tidak mungkin Rasulullah SAW bersabda dengan satu A umumnya. Kemudian para sahabat melakukan B Tidak mungkin Cuma enaknya ketika zaman Rasulullah SAW Begitu ada permasalahan dilaporkan ke Rasul selesai Contohnya yang terkenal ketika Mu'ad bin Jabal Beliau adalah sahabat yang Dengan jelas Rasul mengatakan Ya Mu'ad ini Uhib buka Aku betul-betul Mencintaimu ya Mu'ad Tapi pada saat Mu'ad melakukan kesalahan Beliau imam Suratnya panjang Salah satu jamaah pergi Meninggalkan jamaah itu kemudian kekebut dikatakan Mu'adz apa? Munafik. Tapi lapor ke Rasul karena tidak mau seseorang disebut sebagai orang munafik. Munafik tempatnya di asfal. Lapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dibilang seperti ini sama Mu'adz." Apa jawaban Rasul? "Afattanun anta ya Apakah engkau akan menjadi orang yang tukang ahli fitnah?" Dengan mengatakan kepada saudaramu sesuatu yang tidak pantas. Benar. Beliau cinta terhadapmu, tetapi begitu melakukan kesalahan itu. Sekarang susah kita. Ada permasalahan lapor ke ustad golongan A ngotokannya seperti itu, ke golongan B ngotong segini, saleh. Sama-sama namanya saja contoh ya, Muhammadiyah beda itu ya, ustad satu dengan ustadz lain, salafi beda. Namanya sama Salafi tapi berbeza NU Bagaimana coba sekarang? Sikap kita hendaknya di dalam melakukan satu apapun karena Allah beres. Salah satu karena Allah pak. Apabila orang itu tidak menyukai kita, kita menyukai dia beres, ya kan? Apabila orang itu memutuskan kepada memutuskan silaturahmi. Kita sambung kata Rasul Sil mankotoak sambung beres. Tapi kalau memang orang golongan a jadi sudah perang ribut sampai hari ini. Setiap organisasi mempertahankan organisasinya masing-masing yang setiap mereka mengatakan itulah yang paling baik. Maka tidak habis-habisnya dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi di zaman dulu. Di daur ulang saja, berdasarkan hawa nafsu. Maka yang namanya daur ulang itu bukan plastik saja, perilaku buruk itu udah daur ulang. Dan seterusnya dan itu jelas sekali kan. Kata Rasulullah itu: "Abah tumfaah sinu adzab. Jika kalian menyembelih hendaklah berlaku baik dalam penyembelihan, padahal itu halal." apalagi yang diharamkan dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya tadi sudah saya sampaikan jadi kalau etikanya ditutup matanya binatang-binatang yang lain tidak boleh menyaksikan bayangkan ketika kita menyembelih tadi itu begitu itu, jangan dilepas dia meronta enggak dipegang sampai ruhnya betul-betul tidak ada baru dikuliti itu indahnya Islam. Gimana tukang potong, tukang jagal-jagal sekarang itu, wawalam Islam. Karena mereka dan sebagian besar orang Islam sekarang itu, udah pokoknya orientasinya bagaimana saya punya duit banyak. Perkara etika nomor berapa? Saya tidak makan etika kan saya sekarang. Pedal itu yang salah satu menyebabkan kita menjadi orang yang beretika. Kemudian yang keempat Tidak menyiksanya Dengan cara penyiksaan Apapun Jadi kita hendaknya Berbuat baik kepada binatang itu adalah Adamu ta'zi biha Bi a'yinaw'in min anwa'il adab Sawa'ung kanak Bitajwi'iha atau durbiha Aduh bitahmiliha Ma la tatiku Aduh bilmithlati biha Aduh harqihabin nar Wadhalika liqaulir Rasulullah SAW Dengan cara apapun Tidak boleh kita menganiaya Dengan mengikat Dengan membakar Meskipun binatang itu Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh Contoh apa? Kalajengking, tikus, ular ya. Itu tapi tidak boleh dibakar Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW Dakhalati muratun nara Fi hiratin habasatha Hatta matat Fadakhalat fihan nar Fala hiat amatha Wasaqatha idhabasatha, wallahiyah fi, wallahiyah tarakatha taakul min khashshil ar. Ini kisah terkenal. Bagaimana seorang perempuan masuk neraka disebabkan perempuan itu tidak memberi makan kepada binatang, menyiksa dia. Tidak memberi makan dan tidak memberi minum. Seseorang perempuan masuk neraka Karena seekor kucing yang ia kurung Hingga mati Ditutup Maka dari itu Ia masuk neraka karena kucing tersebut Disebabkan ia tidak memberinya Makan dan tidak pula memberinya minum Di saat ia mengurungnya Dan Tidak pula ia membiarkannya Memakan serangga di bubi Artinya penyiksaan Ditutup dalam satu tempat Tidak dikasih apa-apa Tidak boleh bergerak Kalau umpamanya ditaruh di rumah Tidak kasih makan mungkin ada cecek dimakan Ada ikan di atas meja mungkin dimakan Tetapi ya, eh, Dia hanya menutupi atau mengurung tetapi tidak memberikan hal seperti ini jamaah yang dimulai ini salah satu bukti bahwa berbuat baik kepada binatang itu adalah bagian dari ibadah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka jika kita mengamalkan kita akan dapat pahala jika kita apa mengamalkan maksudnya beretika baik jika kita meninggalkan berarti kita dapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala dalilnya mana ini orang perempuan masuk neraka, berarti dapat hukuman, karena dia tidak berbuat baik kepada binatang hadis ini didekatkan oleh Imam Al-Bukhari kemudian berikutnya yang kelima saya eh. Masih ada hadis lain. Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rob pemilik api. Rasulullah saw. Innahu layam bagi bersab lew bersab. Innahu layam bagi ayu azib bin nari illa Rob bin Tidak berhak seseorang menganiaya binatang itu dengan api karena yang berhak itu hanya pemilik. Api itu sendiri yaitu Allah, Rabbun Nar tidak boleh membakar, apalagi manusia. Sekarang kan banyak ya, karena saking keselnya wis bakar aja bakar orang aja dibakar sekarang, orang dibakar atau saking keselnya sama tikus, segala-gala digigit termasuk istri kita digigit bakar aja wis. Oh iya lu manusia juga digigit sama tikus. Saya pernah menyaksikan Subhanallah. Orang tua meninggal perempuan. Tidak ada yang mengetahui. Beliau tinggal di satu rumah sendirian rumah kecil. Kemudian kami ajak jamaah ta takziah di bagian kalau enggak salah kaki kanan bagian ibu jari bawah itu tergigit sudah oleh tikus. Nanti selama meninggal itu digigitin pelan pelan. Saya langsung innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang Manusia itu nggak tua nggak muda nggak kecil sudah nggak ada harganya kalau sudah meninggal dunia tikus saja gigit ya dan dia nggak berasa sudah makanya ikhwan fitnirahmaku mullah saya kadang-kadang di dalam beragama tuh tidak apa ya saya sendiri ini bagaimana gitu saya sendiri ini bagaimana tapi kalau saya juga nggak mau menyampaikan nanti juga masalah ya. Sebenarnya saya mau, maunya udahlah Ngapa-ngapain di rumah bagaimana berbuat baik Untuk diri keluarga Tapi kan gak gitu juga Karena tidak ada manusia yang sem, sempurna Bayangkan ngeri kita itu sedikit Sedikit-sedikit banyak dosa Sedikit-sedikit banyak dosa sedikit. Makanya uh, Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah itu Beliau beristihad ada Nanti ada 18 Golongan manusia Di akhirat Salah satunya ada orang yang Hidupnya itu Berbuat maksiat, berbuat baik Berbuat maksiat, berbuat baik Nanti dihisap oleh Allah Ada orang yang ketika dia mati Sedang berbuat maksiat Belum sempat tobat, Belum sempat tobat. Tapi karena dia punya amal baik Allah selamatkan dia Bisa kayak gitu Maka amal baik ini harus betul-betul landasannya ikhlas. Kayak gini nih amal baik. Apa-apa saya harus ikhlas. Itu harus tajjid diperbaharui terus. Jangan hanya rutinitas daripada di rumah nganggur. Nah, itu masalah. Daripada di rumah nganggur, masalah itu. Oke, daripada di rumah nganggur, tapi begitu di sini bismillah, ya Allah, aku pengen ngaji karenamu ya Allah. Karena jangan jangan salah loh banyak yang kayak gitu niatnya daripada menganggur atau izin orang lain pada ngacinyong ora gitulah itu juga masalah maka itu akan membuat pada akhirnya itu kita tidak mendapatkan apa apa sudah saya, saya ulang kembali sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa tiga manusia pelaku kehebatan saja kata Rasulullah dalam sabdanya itu siapa? Seorang mujahid, seorang guru, seorang yang ahli eh, orang yang banyak berinfak, tiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Karena di dalam hatinya tidak ada ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga sampaikan berulang-ulang bahwa Islam itu tidak cukup dengan performen. Kata siapa? Kata Rasulullah, "Innalllaha yang yuzuru ila suwarikum" sesungguhnya Allah itu tidak melihat performan anda, gambarnya anda. Apa, -apa artinya performan? Penampilan. Memang nahnu nahkum berzahir. Kita hanya bisa menghukumi yang nampak-nampak. Kitanya Tapi Allah, Wallahu Ya Allahumma tu wa matu alinun. Allah itu adalah Zat yang maha mengatahui apa yang anda lakukan secara sembunyi-sembunyi dalam hati terbatik sesuatu buruk itu termasuk penyakit dengki itu adanya di mana di hati itu hati-hati kenapa karena dia akan menyebabkan hidupnya tidak akan pernah sukses maka kembali ke etika yang keempat tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun ini dengan binatang apalagi dengan manusia apalagi dengan Istri kita, apalagi dengan anak kita. anak kita Karena ada gak seorang suami yang kerjanya Cuma ngebukin istrinya aja Ada Salah sedikit hajar Salah sedikit tendang Kalau kamu gak mau sana pulang Itu banyak yang kayak gitu Atau anaknya Dihajar habis Nah ini adalah orang-orang Yang butuh ngaji Ngajinya harus sama orang yang lemah lembut, kalau ngajinya semangat kasar tambah jadi jenggotnya panjang, isbal begitu ada orang yang tidak pakai celananya, gak gantung kamu haram neraka kamu Wah, bahaya, tidak seperti itu disampaikan secara baik-baik ini ajaran Islam betul tidak musbil itu orang yang kakinya apa pakai celana atau itu, tidak ke bawah Mata kaki, itu ajaran Islam jangan dicemooh. Bahkan itu yang lebih bagus. Paling rendah hukumnya apa? Makruh tidak ada yang memubahkan. Tidak ada yang memubahkan satu ulama pun. Paling rendah hukumnya makruh. Salah satunya Imam Syafi'i. Nah, kan jangan dilecehkan itu. Ada orang yang, wah, jangan diledek malah nggantung, menurut kayak banjiran itu. Tidak. Justru itu yang bagus. Yang jenggotnya panjang diledekin kayak kambing Itu yang bagus Yang tidak pakai jenggot itu yang melanggar Sunnah Rasulullah SAW Kalau dia sengaja Tapi kalau gak ada tumbuhnya Langsung kamu gak sunnah ya Gawang jenggotnya gak ada kok Tapi kalau sengaja tumbuh dikit Kerik lagi kerik itu yang tidak nyuna Bahkan kalau ada sebagian teman-teman ada usat yang omamanya ininya dijenggot sedikit dipotong aja. Ah, jangan ngaji sama usat itu. Usat itu sudah dipotong sedikit jenggotnya. Siapa usatnya saya? Pernah itu. Usat Abdul Rahim katanya motong ini pernah. Karena ruwet sini, ada makanan yang tu tak potong sedikit. Kemudian orang tak usah ngaji sama usat Abdul Rahim karena jenggotnya dipotong. Padahal hanya sedikit di sini. Ia ya, tidak apa. -apa. Kalau kalau enggak ngaji juga enggak apa-apa. Mau ngaji enggak ngaji itu semuanya tergantung kita ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah kembali kepada tidak boleh menyiksa dengan cara apapun karena yang berhak membakar binatang atau makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yambagi ayyu'adzib Innahu la yambagi ayyu'adzib bin nari illa Rabbuna Sesungguhnya Tuh Allah Ini oh ya berarti Tanda saya suruh istirahat ya Ya maksudnya sebentar lagi Usah istirahat Tidak Siapa apa, -apa. Jazakallah ala kulihal, pak Mudah-mudahan Dapat pahala insyaAllah Jadi Innahu la yambagi Ayyu'adziba binari Illa rabbunar Tidak boleh seseorang Mengazab binatang Itu dengan membakar Kecuali rabbunar Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua makhluk yang melakukan Kemaksiatan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah maka dia akan dibakar di api neraka. Kemudian yang kelima boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti apa anjing buas, serigala buas. Ada serigala yang enggak buas? Serigala lah pokoknya. Ular, kalajengking, tikus dan lain-lain itu kita boleh membunuhnya ibahatu qatlil mu'dhi minha kal kalbil aqur waz za'bi wal hayyati wal aqrabi wal far wa ma ila hada liqali ar rasul sallallahu alaihi wasallam khamsu fawasikin tuqtalu tuqtalna fil wal harab Al-hayy, al-gurab, al-abqah, al-fa'rat, al-kalb al-akour, Kata Rasulullah SAW ada lima macam hewan yang hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal. Apa di waktu halal maksudnya tidak ihram. Ya, kita sedang tidak ihram. Dan di waktu ihram, soalnya kita orang sedang berihram kan nggak boleh membunuh binatang apa saja. Atau di waktu ihram yaitu ular, burung gagak. Di situ dikatakan burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing, buas dan burung raja, wali. Jadi jamah yang dimuliakan Allah ada binatang-binatang yang kita boleh untuk membunuhnya Supaya apa? Supaya tidak semua binatang kita sayang Kemudian nyakar kita kan gitu Kemudian berikutnya hadis ini diruatkan oleh Imam Muslim Imam Muslim itu siapa? Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Al-Bukhari Kemudian yang keenam Jawazu wasm nami na fi adhaniha lil maslahah. Etika yang keenam adalah kita boleh memberi wasam. Wasam itu tanda atau cap. Kan biasa ya ada dalam binatang itu ada di tanda cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am untuk maslahat. Jadi kalau untuk kemaslahatan maka kita boleh mengecap itu, tapi pada satu tanda-tanda tertentu. Hal ini berdasarkan satu Rasul sallallahu alaihi wasallam is royu ya yasum biyadihis syarifati ibil shadaqah ibil shadaqah amma ghairu na'am wa hiya al min sa'il al hayawan fala yajuz apa la'anallahu man wasama hadza fi jadi, tidak boleh memberi tanda di wajah jadi sampai Masalah pemberian tanda pun diberikan cara-caranya Sebab telah diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW memberi wasam atau tanda Pada telinga unta sodakoh Dengan tangan beliau yang mulia Sedangkan hewan lain selain yang tergolong naam Unta, kambing, dan sapi Tidak boleh diberi wasam atau tanda Sebab ketika Rasul SAW melihat ada seekor kelde yang mukanya diberi wasam, beliau bersabda Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka kelde ini karena ini termasuk penganiayaan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, begini indahnya Islam di dalam bermuamalah dengan binatang sampai masalah pemberian tanda. Jadi ini salah satu bukti bahwa Islam itu ketika hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia tidak dihapus, tidak dilarang. Sakit kan sama kan namanya nyetempel dengan besi panas kan panas, apa? Sakit. Tetapi tidak dilarang karena apa? Karena untuk maslahat. Tetapi caranya diatur di bagian telinga. Dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat di situ dikatakan hanya an-na'am Unta kambing dan sapi Tidak boleh diberi wasam Selain yang tergolong Na'am ya. Na'am itu artinya binatang Ternak Kemudian berikutnya Mengenal hak Allah pada hewan seorang muslim itu harus faham ada hak hak yang harus kita tunaikan zakat atau untuk korban dan yang lain lainnya ma'rifatu haqqillahi fiha biada'i biada'i zakatihah idha kanat mimma <tuhat> yuzakka Hendaknya seorang Muslim itu beretika terhadap binatang salah satunya adalah mengenal dia. Kalau antum punya kambing berapa? Empat puluh di satu. Punya ontel, punya kerbau, punya sapi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Maka orang peternak yang besar jangan hanya berpikir pendapatan tetapi harus berpikir kewajiban. Kemudian yang terakhir yang ke-8. Nanti setelah ini saya akan bahas judul lain. Yang ke-8 itu tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang punya punya binatang lupa apalagi tukang adu burung. Allahu akbar Allahu akbar gitu ya. Ya, dimandiin, dikasih wangi pokoknya. Diguntingin pelan-pelan. Kayaknya itu binatang itulah yang memberikan dia hidup gitu Makan dan minum, maka sebenarnya itu salah satu kesalahan yang kuadrat ya menyiksa burung untuk di klepek apa klepekan apa namanya Diadu meninggalkan kewajiban dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ini seperti sabdanya Eh, firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Munafiqun surah Al-Munafiqun ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum la tulhikum amwalukum wala auladukum fitnah. eh Ai an zikrillah astakullolad? Ya ayu alladzina amanu la Tulhikum la tulhikum amwalukum Wala awladukum an zikrillah Hai orang-orang yang beriman Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu Melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ayat ke, ke, ke bawahnya itu Wa anfiku mimma razaqnakum min qabl ay ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi ila ajalin qarib fa wa aqum minas salihin jadi jemaah yang dimuliakan allah inilah etika-etika eh, yang harus kita perhatikan di sini dikatakan, wali kauli rasul sallallahu alaihi wasallam al khailu li salatin kuda itu ada tiga macam li rojulin ajrun bagi seseorang yang memiliki kuda itu dia dapat pahala wali rojulin citrun bagi seseorang yang mempunyai kuda itu dia menjadi pelindung citrun ada maknanya kalau antum solat ada namanya sutro wa 'ala rajulin wizrun dan seseorang mempunyai kuda tapi dia justru mendapatkan dosa fa ammal lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fi diikat Ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Fama asobat fitiliha zalika minal mar'a bi rawd kana lahu hasanat. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama di pangkal atau selama diikat di padang rumput atau di angon istilah bahasanya. Rumput atau di taman itu Maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan Jadi orang itu memberi makan Mengikat kuda untuk dirawat Agar dia dapat menggunakannya Fisa di lillah Walau anna ha marad binahrin fasharibat Walam yarud an Yaskiyaha kana dhalika Lahu hasanatin wahiyah Lidhalika <tuh> rajul <tuh> ajr kalau dia minum air, maka bagi laki-laki juga itu mendapatkan faahala. Walau anah apa? Warajulun rabatuhha ta'gniyan wa ta'ffufan, wallam yensaqallahi firrqaabihha, walladzuhurih fahiyalahu sitron. Dan seseorang yang dia mengikatnya untuk menunaikan hak-hak Allah, maka dia akan sebagai pelindung. Yang terakhir dan kuda yang diikat Atau dipangkal oleh seseorang Karena kebanggaan, ria dan memusuhi orang Islam Maka kuda itu mendatangkan Dosa baginya Hadis riwayat Al-Bukhari Jadi yang yang ke Kedelapan ini etikanya apa Hendaknya setiap Muslim itu Tidak menjatikan Binatang peliharanya apa sebagai sebab lupa kepada Allah. Karena waman a arato ang zikrifa innalahum aisyatan dongka. Ini jamaah yang dimuliakan Allah bukan hanya kuda. Tadi dikatakan latul hikum amwalukum wala auladukum. Artinya adalah binatang dan anak-anak. Kalian. Sampai melupakan Atau melalekan Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu kita bahas Kata zikir itu memang Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah Di dalam kitabnya al-Fawaid itu Beliau mengatakan Mabnad din Ada dua kaedah Bangunan agama itu Ada, ada terdiri pada dua kaedah Kaedah pertama apa? Adalah zikrullah Atau az -zikru. Yang kedua adalah as -syukru. Jadi bangunan agama itu Terletak pada dua kaidah itu Yang orang itu harus az -zikru. Apa artinya zikir? Zikir itu dia harus dengan Lisan dan hati Maksudnya Dia memahami Contoh ar-rab Ar-rab itu siapa? Allah yang mengatur kita dia faham Berarti Orang yang tahu tentang Zikir asma'ul husna Atau bismillahirrahmanirrahim Dia faham betul bahawa Segala sesuatu itu terjadi Atas izin Allah dan kita tidak boleh Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Antum ingat surat pertama Apa yang diturunkan Iqara Setelusnya apa Bismi Rab Bikal khalaq jadi membaca itu harus atas nama Allah Bukan semau-mau kita Sekalipun antum hebat jadi profesor Kalau tidak membaca Bismillah maka Kegiatannya itu Ajdam atau abdar Tertolak, terputus Maka Etika yang terakhir ini Harus kita perhatikan, zikir itu harus Betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian asyukru Kalau syukru sudah kita bahas Di etika kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rukunnya ada berapa? Masih ingat? Rukun syukur ada berapa? Ini bukan ujian Tapi memang harus kita selalu tahu Ya Ya Ya, rukunya ada tiga. Ah, santai. Kalau singkatnya rukunya itu ada tiga, dengan lisan, dengan keyakinan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Itu gampang, sederhana. Ingatnya itu. Tapi jangan saja dihafal. Betul-betul kita gunakan. Setiap kita mendapatkan nikmat kita harus faamma bi ni'mati rabbika fahaddits itu ingat tidak boleh disembunyikan kalau dapat rezeki disembunyikan kalau susah aku pusing nah dan seperti sekarang kan itu Mas punya uang enggak tapi giliran uh, dia dapat nikmat dia sembunyikan tapi kalau enggak punya uang minjem ya kan gitu faamma bi ni'mati rabbika fahaddits Kemudian dia yakin Dalam hatinya itu yakin Bahwa rezeki itu Adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Masih ingat dalilnya? Allahu Akbar Ini karena anak santrinya Imam Bukhari jadi keapalannya kuat Disimpan aja <laughs> Imam Bukhari kan Kalau sekali itu langsung ingat Imam Syafi'i juga Tapi karena ini tawadu semua disimpan Masih gak usah-usah telah pamer-pameran apa katanya ayatnya kalau gak salah di dalam surat an nahl ayat 53 a'udzubillahimna syaitan rajim wa ma'abikum min ni'matin fa minallah segala nikmat yang ada pada kalian itu semuanya datangnya dari Allah nah itu yakin baru kemudian al-biljawarih dengan anggota tubuh Maka sekali lagi Mabnaddin itu ada dua Bangunan agama itu ada terletak pada dua hal Dia selalu zikir kepada Allah Zikir bukan berarti La ilaha illallah la ilaha. Bukan itu Zikir iya Harus dengan lisan, iya betul Tetapi harus dengan hati Maka coba bayangkan Betapa banyak orang yang zikir ribuan tetapi tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan normal campur aduk ngobrol sama istri orang lain asik berduaan nggak faham itu berarti dia tidak dikir kepada Allah bisnis dia dikir umpamanya ya rozak ya ya rozak kan dikirkan ya rozak ya rozak ya rozak dia tahu bahwa Allah itu memberi rezeki tetapi dia harus zikir bahwa Allah itu melarang rezeki Yang tidak halal Maka pembisnis muslim Tidak boleh mencari Rezeki dengan cara yang haram Apalagi Sekali lagi nanti ada nanya, Diulang lagi riba Mencuri Berdusta, nyuap Ini yang sudah tidak dirasakan oleh orang Islam Hampir semua Mau sekolah nyuap Jadi polisi nyuap tentara nyuwak, dokter nyuwak, apa saja hampir, supir nyuwak. Saya kan setiap minggu hari Kamis, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah di Pertamina Cirebon. Itu supirnya kalau dia orang sudah sepul, mundur, yang mau masuk itu harus bayar 30, 40, 50 juta. Tapi jawabnya dengan tegas. Kalau dihitung hitung setahun balik kau saat bukan setahun baliknya mas. Kata Rasulullah itu arroshiy wal murtasi finar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu masuk neraka. Sampaian kuat masuk neraka. Yang enggak si tapi ya udah. Kalau sudah ada tapinya na enggak kuat. Enggak kuat sudah. Karena tapi kalau enggak kayak gitu, itu belum yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Sepertinya rezeki itu harus nyupir saja gitu Ya kan Padahal Kalau dia tidak nyupir Allah Pasti akan memberikan rezeki lain Kan berbicara rezeki sudah pernah saya bahas Ketika Janin itu ada di dalam rahim ibu Dibeli rezeki dari satu pintu Darah Minum. Begitu dia keluar Dari dua pintu Air susu ibu Begitu disapi dari berbagai macam Pintu Begitu sudah giginya keluar Tambah lagi Begitu sudah dewasa Tambah lagi Itu Allah Allah merarang homer Tapi Allah membolehkan Susu Dan yang lain lainnya Air dan anggur Bukan anggur apa <laughs> Anggur yang ada itu alkoholnya Adalah tetap haram Alam bishwaf, sudah lebih 5 menit Mohon maaf nanti kita akan sambung kembali Mudah-mudahan uh, Etika kita kepada binatang ini Kita berlomba-lomba untuk bisa mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Kita lanjutkan Mari kita lanjutkan kembali Bahwa terakhir tadi adalah Jangan sampai Binatang yang kita miliki itu menjadi sebab Kita Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini saya Saya ingin apa, memper, Memperlihatkan tentang Orang yang ingat kepada Allah itu Dia orang yang selalu takut kepada Allah Ini nanti ada Diterangkan oleh itu tentang kisah bagaimana Umar ibn al-Khattab dan seorang penggembala yang dia selalu zikir kepada Allah itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba kita perhatikan bismillah sara Umar yawman wama'ahu Abu Ubaidah falsakatum ra'atum fit tarif faqalat ih ya Umar laqad kunta tusamma Umairan tusari'un sityana fi aswaki ukar tumma malabith ansummita Umaran ثم ما لبث حتى أصبحت أميرا للمؤمنين فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية كيف رعيتها فبكى عمر بكاء شديدا فلام أبو عبيدة المرأة على قصوتها على عمر فقال له عمر دعها يا أبا عمر فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سمار فحري على عمر أن يسمع قولها ومن أسمائه جل في علاه البصير أي له بصر يرى به سبحانه ويعني كذلك أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها يبصر كل شيء كبر أو صغر يبصر ما تحت الأرض وما فوق السماء وما في أعماق البحار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها امزج اللبن بالماء فقالت البنية اما علمت يا جد ان امير المؤمنين عمر نهى عن مسجل لبن بالماء فقالت العجوز في لحظة غفلة واين عمر حتى يرانه فقالت المؤمنة الموقنة في نظر الله ان كان عمر لا يرانه كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه السياق. فقال انا مملوك ومؤتمن انا مملوك ومؤتمن فقال ابن عمر ممتحنا ايماما قل للمالك اكل هدس فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا اقول لله ماذا اقول لله ان قلت للمالك اكلها الزب فماذا اقول لله ماذا اقول اذا نطقت الجوارح والاركان اليوم تشهد عليهم ارسنتهم وعيديهم وأرسلهم بما كانوا يعملون فبك ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة اعتقدك في الدنيا كلمة اعتقدك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك أم أن في أين أثر الإحسان في معاملاتنا وعباداتنا؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك، فراقب نفسك بالخلوات. راقب نفسك بالخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مواجهة النفس والهم. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد. الا في مثل ذلك المقام واما من خاف مقام ربه واما من خاف مقام ربه ونهى عن الحوى فان الجنة هي المهوى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل ذكر الله خاليا Allah khaliyan mafad'a 'aynah wa akhad da'a umra'ata fa'a'at fi wajhhaqa qala inni akhaf qala inni akhaf ya jadi yang kembali kita bahwa <coughs> Kita jika mempunyai binatang Maka kita jangan Lupa kepada Allah Jangan menyebabkan binatang itu Atau harta itu atau apa yang kita miliki itu Membuat kita lupa Zikir kepada Allah itu yang tadi Dari seorang Umar ibnul Khattab Amirul mu'minin Anaknya Keluarga satu apa Satu keluarga miskin Seorang budak Sekalipun kalau dia betul-betul zikir kepada Allah Takut kepada Allah dia Yakin bahawa Allah itu adalah Maha al-basir Al-basir itu Allah Maha melihat Berarti CCTV itu kalah. Jelas kalau kita kan Takut sama CCTV ya Kita takut sama Maka kalau sudah seperti itu apa Maka di situ dikatakan oleh Syahidu Ku uji keimanan kita itu pada saat kita sendiri. Pada saat kita sendiri di situ disuguhkan atau dihidangkan sesuatu yang membuat nafsu kita ingin tergiur. Contohnya di situ disuguhkan ada dicontohkan adalah Yusuf Alaihi Salam. Yusuf Alaihi Salam itu adalah seorang yang masih muda belia, diajak oleh perempuan yang sangat luar biasa, karena dia ingat Allah dia zikir kepada Allah laula ar-ra'a burhanar kalau dia tidak meyakini bahwa Allah itu adalah betul-betul menyaksikan maka dia akan berbuat itu kan di situ diterangkan bukan Yusuf enggak mau bukan Yusuf enggak cinta wa laqad hammah wa laqad hamma bihi wa biha yang perempuan senang Berarti perempuan ini juga cantik waham biha. Kaya lagi kan, anaknya istrinya raja. Jadi bapak ibu eh Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita bersama untuk betul-betul yang terakhir ini adalah zikir kepada Allah itu bukan pada saat kita memiliki binatang saja, tetapi semuanya. Masalah sholat pun kita harus perhatikan Sholat itu ternyata Ada lima tingkatan Orang yang sholat itu Yang sholat itu punya lima tingkatan Yang pertama itu ada orang yang Mu'akob Dia sholat tapi di Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita belajar tentang etika-etika Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Al-Quran Kepada Rasul Kepada manusia Baik muslim maupun kafir Kemudian kepada binatang Itu harus betul-betul kita Amalkan Karena di dalam sholat saja Sholat itu membuktikan kita Ini sholatnya baik atau tidak itu. Ada lima Klasifikasi Lima tingkatan Pertama Mu'akob. Siapa Mu'akob itu? Orang yang dia sholat tetapi tidak pernah memperhatikan syarat dan rukunnya. Dia zalim dia. Dia tidak pernah mempelajari bagaimana tata cara wudhu yang baik. Tata cara sholat yang baik itu Mu'akob dia. Makanya Rasul dengan tegas pernah saya sampaikan bersabda. Wailul lil'akob biminan nar. Celakalah bagi orang-orang yang wudunya tidak sempurna. Itu pernah saya sampaikan. Itu bukan kata manusia tetapi eh, bukan kata kita tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum ketika solat melihat orang yang auratnya kelihatan wajib kita mengingatkan. Jangan biar dibiarkan saja karena dia akan diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kaedahnya Bungsur akhoka zaliman o madluman Tolonglah saudara anda itu Ketika dia berbuat zalim Atau dizalimi orang Bagaimana cara berbuat zalim Mencegahnya Ketika orang itu berbuat zalim Mencegahnya adalah Menghalang-halangi Saudara kita Untuk tidak berbuat Kemaksiatan atau kezaliman Maka pada saat dia sholat aurat belakangnya terbuka itu namanya dia zolim Orang wudu sikunya belum kena ininya itu zolim dia karena nanti diadab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muhasab. Orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya akan dihisab, tapi di sini adalah orang yang sholat dia memperhatikan dia Waktu-waktunya syarat rukunya semuanya diperhatikan Tetapi pada sholat Dia tidak fokus kemana-mana hatinya Dia muhasad Nanti dihitung oleh Allah subhanahu Mana yang lebih kuat Apakah dia kekuatan sholatnya Seri keseriusannya Atau akan dihitung Ditimbang oleh Allah Maka kita orang yang Sudah ngaji Terutama saya sendiri adalah Jemaah yang dimuliakan Allah Mari kita perbaiki salat kita. Karena salat ini nanti dihitungnya di pertama. Awwaluma yuhasabu bihil abdu as-salat. Bukan kekayaan kita, salat dulu yang di, diperiksa. Karena standar hebatnya orang itu pada salatnya. Maka orang sekali meninggalkan salat dengan sengaja itu hukumannya adalah sangat berat. Sangat berat. Yang ketiga adalah mukaffar Kafar itu Dia orang-orang yang bisa menjaga Batasan-batasan dan rukun Dia berupaya Keras untuk mengusir Bisikan jahat Dan pikiran-pikiran lain Dalam dirinya sehingga dia Terus menerus sibuk berjuang Melawan musuhnya agar jangan sampai berhasil Mencuri, maka ada namanya Pencuri sholat Syaiton, ali, itu Dia akan mencuri sholat kita ini sama dengan orang al-mujahid, dia akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia begitu sholat, Allahu Akbar. Syarat rukunya diperhatikan, batasan-batasannya, sholat jamaah, maksud waktu-waktu itu sholat jamaahnya dia pertahankan, karena bohong kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah kemudian dia nggak sholat jamaah, bohong. Ngaku nya umatnya Nabi Muhammad. Terus tidak solat jamaah bohong, karena Rasulullah memerintahkan pada orang yang buta pun ketika mendengar adzan solat jamaah. Apalagi kita yang normal. Maka kalau anda memilih solat sendirian itu boleh memang ada ajarannya as-salatul jama'ati 'afdholum ini pakai dalilnya ini as-salatul jama'ati 'afdholum min fadhih faddi begini wa isrina daraj. Orang solat jamaah itu lipatannya 20. Tetapi kita kan berarti orang yang tidak cerdas. Kalau urusan dunia pengennya banyak Gaji per bulan pengen banyak Tetapi begitu urusan pahala Milih yang satu saja Itu kan jelas gak cerdas Umatnya Nabi Muhammad itu adalah Umat yang suka pahala Bukan suka Hal-hal yang kecil Maka Kalau orang itu sholat terus begitu, Ada yang mengganggu dia perjuangan Tapi gak usah keras-keras Ada ingat lagi Allahu Akbar Ingat kunci Astaghfirullah Ya, tidak mengganggu sekelah Dan batal nanti sholatnya Dalam hati aja, langsung ingat Astaghfirullah Alhamdulillah minas shaitanur Itu, dan karena pasti Kita ini Sekelas kita ini sholat pasti gerambiang kemana-mana Ya Percaya Mboten, kalau saya begitu Kalau antum, Allah, Allah Saya begitu, sholatnya itu belum sekuat antum lah Pokoknya Kelihatannya antum kan wajah-wajahnya wajah, wajah wujud musfirah. Kemudian yang keempat itu musab, pakai sa musab. Karena Indonesia tidak punya konsonan sa, pakainya ts. Ya. Ada nggak konsonan sa? Nggak ada. Indonesia tuh nggak punya konsonan sa, nggak punya konsonan ain, ya nggak punya. nggak punya konsonan b, zal nggak punya, nggak tahu pencetus bahasa awalnya tuh bagaimana. Ini orang begitu sholat memperhatikan semuanya dan langsung hatinya nyambung dia fokus. Ini musab dia dapat pahala langsung. Allah dia fokus bahwa saya sedang sholat. Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan menyempurnakan hak-haknya Katanya menyempurnakan Rukun-rukunya dan batas-batasnya Hatinya larut dalam upaya memelihara sholat itu Terus Sudah tidak berjuang kayak nomor tiga lagi Dia sudah Begitu sholat sudah siap Makanya para ulama Salah satu kisah yang menarik Ketika sakit Mau dipanggilkan dokter enggak. Apa? Mau sholat Kisah yang terkenal siapa? Imam Ali anhu Ketiga tombaknya dicabut Pada saat Sholat tidak berasa Karena memang sholatnya betul-betul Larut Dalam kehusuan Yang terakhir ini adalah Sholat itu adalah Mukorrob Ini adalah orang yang sholatnya Sempurna betul Mu itu ya termasuk muhsin orang yang ihsan seperti yang di hadis yang kedua di dalam hadis arba'in nawawi faakhbirni anil ihsan an ta'budallah kaannaka tarahu faillam taqun tarafu fainnu yara jadi yang kelima ini adalah Sholatnya orang-orang yang sangat sempurna Yaitu para nabi Para rasul Para sahabat Yang betul-betul mempunyai satu Tingkatan yang luar biasa Tabi'in tabi, tabiin. Kemudian kesininya tuh Sudah jarang Maka jamaah yang dimuliakan Allah Mari kita bersama Meningkatkan kualitas Agama kita itu Yang pertama memang dengan ilmu yang kedua memang harus dengan mempraktikkannya secara sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kita lakukan insya Allah hidup kita akan tenang karena kata Allah la khaufun 'alaihim wa yahzanun. Mereka orang-orang yang mengamalkan Islam dengan baik dan benar baik. Masalah sholat itu kan apalagi orang yang membelanjakan tadi kan ayatnya Alahadina yunfikun amalahum billeyli walnhari siri wa alnii. Mereka orang-orang Islam yang berkualitas itu, yang dia gemar bersodako pada siang dan malam. Siri wala niatan, yaitu Allahina yang menyekuramamalahum bilaali dan siri walaan, falahumajruhum عند Rabbihim. Maka mereka nanti akan dapat pahala dari Allah. Apa berikutnya? La khawfun alaihim walahum yahzarnu. Mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa kesedihan Tapi kalau orang yang punya harta tidak punya, tidak suka berinfak adanya rasa takut yang sepanjang masa nanti ada ada keretok sedikit aja ada maling iya kan itu yang punya harta dan dia tidak pernah puas orang yang punya harta terus tidak mau infak itu tidak pernah puas tapi kalau orang yang punya harta itulah khaufun alim kalaupun dengan infak kemudian dia berkurang dia tidak takut Karena dia yakin bahwa Mungkin nampaknya kurang Tapi Allah akan berikan tambahan Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Maka terakhir Sebelum saya buka tanya jawab itu Jika kita menuntut ilmu Hendaknya kuncinya adalah dengan ketakwaan Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah Wattakullah Wa yu'allimukumullah Bertakwalah kepada Allah Nanti Allah akan mengajarkan kita ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu Adalah ilmu yang betul-betul Di atas bimbingan Allah subhanahu Tapi kuncinya apa? Wattakullah Bertakwa Kalau kita mencari ilmunya Tidak bertakwa sehebat apapun Maka Allah akan tidak bimbing Paling tidak kita punya ilmu banyak tapi kita tidak mendapatkan taufik Apa itu taufik? Diberikan kesempatan atau kemampuan Untuk melakukan apa yang kita miliki Banyak sekarang ya Orang pinter Dalilnya ngelotok Di kampus-kampus terutama Sudah saya cerita Wah dialog, wah luar biasa Tapi eh Begitu azan tenang saja Ngobrol Sholatnya di ruangan masing-masing Para dosen-dosen itu di ruangan masing-masing dalam mereka profesor. Apalagi kalau sudah pada kepala-kepala. Kepala apa saja wis Kalau sudah kepala itu kayaknya berat banget meninggalkan singgasananya yang begitu besar untuk turun ke masjid. Ya. Kepala apa saja. Sepertinya itu yang membahayakan dia padahal itu yang membuat dia takut-takut jabatannya diturunkan. Dan seterusnya dan semoga Alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi kata kunci terakhir, bahwa agar agar kita dibimbing oleh Allah di dalam belajar itu harus dengan bertakwa kepada Allah. Memang menuntut ilmu harus dengan guru yang baik, guru yang mumpuni dengan ia. Tapi bukan hanya dengan gurunya, tetapi adalah harus dengan bertakwa kepada Allah. Wat bar wa yuallimukumullah nanti Allah akan mengajari kita. Wallahu alam Silakan dibuka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon penjelasan Ustaz. Tadi mengenai rukun-rukun salat. Itu gerakan-gerakan dalam sholat mas Tapi ada yang mengatakan bahwa gerakan dalam sholat itu sunnah. Jadi katanya ya bagaimanapun sudah betul gitu katanya. Nah itu bagaimana ustadz? Yang pertama, yang kedua ada orang berwudu. Itu wudunya yang nggak tahu gimana ya. Itu kalau anu, kalau mau wudu baca basmalah berapa kali keras sekali sampai orang di, anu, dengar juga waktu mau imam sudah baca fatah dia baru mengikuti tapi baca basmalah juga keras sekali bagaimana itu benar sekian terima kasih ya yang jawab ini harusnya Ustaz Imam Ibnu Rohin semuanya fikih semuanya yang pertama gerakan sholat itu apakah rukun dilihat gerakannya yang kayak apa gerakan tasbih Takbiratul ikram pertama iya itu rukun Allahu akbar. Tapi takbiratul ikram kedua ketiga katanya tidak. Maksudnya bukan takbiran dulu. Gerakan mengangkatnya lah. Bukan Allahu akbar itu harus mengangkat. Juga. Tapi begitu sudah itu itu tidak. Maka tidak semua gerakan itu rukun. Termasuk meletakkan. Ada yang yang benar kan ada Allah wakar benar memang ada yang ohoh wakon itu itu tetap sah tetapi mengurangi karena dia tidak mengikuti apa yang tapi mengangkatnya kemudian yang kedua membaca bacaan sholat itu tidak boleh mengganggu yang lain kemudian yang ketiga memang ini banyak dilakukan oleh makmum imamnya sudah assalamualaikum dia nerusi tahiyat atau sujud imamnya sudah Allah wakbar tahiyat dianya sujud karena meyakini bahwa sujud itu adalah doanya paling dikabulkan sebenarnya itu tidak boleh sujud itu tidak pada sujud terakhirnya saja bukan pada setiap sujud kata Rasulullah SAW imamu imam itu dijadikan imam agar dia diikuti maka kalau imam salamnya salam kalau imam sudah bangun dari sujud ya sujud, saya kira itu. Wabillahalim. Nanti lebih detailnya dibahas oleh ahlinya bernama Ustadz Ibnu Rohi, ya, karena beliau sangat mumpuni di bidang itu. Ya. Itu sudah ada untuk rukun rukunya sholat, fardhu fardhunya, wajib sunahnya sudah pernah dibelikan Mungkin dulu bapak pas tidak masuk. Mohon dimusirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang saya tanyakan, Pak pertama tentang membunuh binatang. Yang kita dapati keseharian terutama pada waktu membunuh nyamuk, Pak. Itu tidak mungkin dengan tanpa nafsu karena kalau pelan-pelan hendak -pelan, kabur. Termasuk kecoa. Kemudian yang kedua, kami amati selama ini dakwah di dunia binatang itu belum tersentuh. Contohnya alangkah baiknya seandainya di pasar burung itu di sana dikasih dakwah tentang menyayangi binatang. Sampai sekarang itu belum pernah saya dengar ada kajian atau dakwah di pasar burung. Untuk itu solusinya bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya sederhana. Yang pertama saya angkat bapak sebagai ketua untuk dakwah di. <susuk> <susuk> Supaya enak bahwa bapak membuat satu organisasi mari kita ada buat dakwah untuk ke dunia binatang bapak ketuan jadi kalau ada ustadz yang mau berdakwah insyaallah saya arahkan ke bapak karena bapak sebagai ketua yang kedua yang namanya keras itu tidak wajib dengan nafsu jadi tidak mungkin katanya yang enggak yang namanya keras kan orang berbeda-beda semua manusia itu punya tabiat Ada yang dia Kayak gini sudah menganggap dia keras Ada yang orang itu terbiasa kasar begitu. Jadi tergantung bagaimana dia niatnya Pada saat dia niatnya keras Tapi karena Allah ya enggak Enggak nafsu Bukan maksudnya keras itu bukan Nafsu itu adalah Dia melakukannya atas dasar keinginan pribadi Bukan keinginan Allah dan Rasulnya itu sederhana Jadi bukan pada bentuk Contoh kayak Kayak dalam hadis Seorang hamba Beramal soleh Dari kecil sampai dewasa Hatta bainahu Wabainaha Zero. Sampai batas antara seseorang itu dengan sorga itu hanya satu hasta Ini Ini redaksinya saya ulangi lagi Jadi orang sejak kecil berbuat amal baik Tetapi begitu menjelang kematian Jaraknya antara kematian dengan itu satu hasta Ini maksudnya bukan satu hastanya adalah dekatnya dia pada kematian berbuat amal ahli neraka maka dia masuk ke dalam neraka jadi bukan banyaknya amalan tetapi kualitas amalan walahualam muda mudahan bapak mulai membuat satu program besar nanti ada dakwah di daerah ya daerah pasar pasar burung Alloh, Pak Tarlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ustaz Ada dua pertanyaan. Yang pertama, akhir-akhir ini saya ikut sholat jamaah di suatu masjid berbidang-bidang masjid itu kalau sholat sunah buat ya sholat wajib itu banyak orang yang sholat sunahnya terus pindah tempat ke depan itu itu saya belum ngerti hadisnya mohon diterangkan hadisnya kalau saya biasanya paling pindah tempat aja ngeser ya, share itu itu yang pertama, yang kedua tadi masalah suap pak Ustadz suap jarang sekali orang bisa menghindari suap orang kepengin jadi pegawai siapkan suap kepengin jadi polisi, pakai menjadi tentara, kepengin jadi pegawai biasanya juga suap bahkan orang yang kepengin borong aja Borong suatu proyek Itu janji mau nyuap Tapi pertanyaan saya Bagaimana Tidak ada janji Misalnya borong suatu e, Pekerjaan borong di suatu proyek Atau di sekolahan misalnya Tidak janji kepada TU-nya atau kepala sekolahnya Tapi setelah selesai merasa untung merasa terima kasih memberi uang kepada taruh aja kepalanya atau TU nya bagaimana hukumnya termasuk suap apa tidak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau ibnu Ibn di sini harus banyak bertanya tentang fikir ini. yang pertama itu tentang Pindahnya solat, pindahnya solat itu kalau ada teman kita yang atau saudara kita yang pindah, dia sebenarnya menghindari karena solat itu harus ada sutro. Jadi dia mencari tempat yang dekat dinding. Karena apabila ada orang melewati solat itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Kemudian masalah suap kita ini susah ya menghindar suap. Ya ini artinya dunia ini semakin rusak. Mental umat islam itu mental suap Kalau non muslim kita enggak, Udah memang kelakuannya mereka Mental umat islam ini mental suap Bagaimana kalau Tidak ada janji apa-apa Tapi begitu sudah selesai Kemudian memberikan Tergantung Sudah kalau gak salah sudah pernah saya bahas Apabila hadiah itu diberikan Tanpa ada sebab itu Maka tidak apa-apa Tapi kalau karena sebab itu Berarti riba Bukan suap lagi sudah riba Kenapa? Karena pemberi hadiahnya itu Bukan tulis semata-mata Memang mau memberi hadiah Tapi kalau rutin Orang Islam yang baiknya tidak boleh nerima itu Guru saja tidak boleh nerima hadiah dari murid Kalau Umpamanya orang itu dan terbukti sekarang saya sudah merasakan dulu saya waktu jadi pimpinan pesantren para wali murid itu nelpon itu hampir setiap waktu ketika datang memberikan ini dan itu saya bilang makasih jazakumullah makasih ke guruku tapi begitu sudah enggak jadi pimpinan Lah salam wala kalam enggak assalamualaikum enggak kalam itu berarti kelihatan kenapa syariat Islam melarang karena memang suruh beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa antum memberikannya sebelum itu. Saya ikhlas, tapi jangan sampai ada karena ini ibu gulkan saya, bapak gulkan saya. Itu baru tanpa ada pamri Jadi memberinya itu sebelum hasil. Kalau ini kan setelah hasil. Jadi memberi hadiah itu tahadu tahabu. Berikanlah hadiah kepada saudara itu Dalam rangka apa tujuannya Goalnya Saling mencintai Kira-kira Bapak kalau tidak dapat perayaan Mereka mempunyai hadiah tidak kepala sekolah Tidak ya sudah Berarti itu masih mending Tidak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nonseu Pak Eh uh itu ada pembuatan musola yang wakafnya itu pas, ya kemudian dibuat pas, e, kemudian ada rehat itu bawahnya kan ada jagarayam, itu ke samping ke, tem tempat tetangga, tetangga, ke tempat tetangga, kemudian atasnya itu ada temperangnya itu ke tempat tetangga, itu Hukumnya itu bagaimana? Itu katanya untuk kebaikan, tapi apabila tetangganya itu kurang rela, itu bagaimana? Terus? Bunden-bunden kurang jelas, kurang jelas, kurang, jelas. kurang Munggu, jelas. Pertanyaannya ini, ada musola, mepet. Ada musola, mepet. Latihannya itu udah pas, udah pas ya. Jadi, udah pas temboknya pas temboknya. Uh -huh. Kemudian kan dilehat, kemudian ada cakarayamnya itu, cakarayamnya itu ke samping, maksudnya ke tempat nyolok. lain lah ya? Iya, ke tempat lain. Boleh nggak gitu? Iya, pertama. Yang kedua di atas itu ada temperangnya, temperangnya juga ke tempat yang lain itu. Bagaimana atapnya lebih ke atas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan bagus ini, pertanyaan bagus. Jadi karena... Ada Adam buat musola mepet ya, pas-pas garis batas tanah. Kemudian Sakarayam itu eh, apa namanya nyorok, Kendengnya juga nyorok. Dua-duanya itu jawabannya sama. Kalau dapat izin dari pemiliknya halal, kalau tidak harap. Harus izin dari pemilik. Karena apa? Karena nyoroknya cakar ayam tetap menggunakan tanah orang lain. Satu jengkal menggunakan tanah orang lain dan Baizin Allah akan timpakan kepada dia tujuh langit bumi. Satu jengkal. Begitu juga atas sama. Makanya itu Islam mengatur. Nanti jawabannya sama. Kalau dapat izin dari pemiliknya halal. Kalau tidak, mau musola tetap haram. Karena mushola untuk pengabdian kepada Allah harus dengan cara yang halal. Wallahu a'lam bishawalik. Kalau fasilitas umum berarti berembuk dengan umum, karena itu hak umum. Kalau papanya masyarakat ini kumpul ya sudah nggak apa-apa karena ini fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu. Ada yang milik pribadi untuk umum, ada yang memang betul-betul fasum fasilitas umum, kayak PJU, PJU kan ya. Ada yang milik pribadi punya umum, ada yang memang dari pemerintah. Itu Allah alam bishawak. Tapi intinya kayak gitu. Kalau umumannya menggunakan punya orang lain atas izinnya ya halal, tapi kalau tidak menjadi haram. Wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.